kepati atau yang mewakili yang kami hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili yang kami hormati dan kami muliakan Asy Syekh Bader bin Muhammad Al Anas Ketua panitia Daurah Ilmiah Ahlu Sunnah Wal Janaq jamaah yang ke 11 yang saya hormati, saudara-saudara, kaum -saudara. oh Muslimin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan ini sebagai insan yang bertakwa, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita sampai saat ini masih diberi di rahmat taufrik dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka membangun kerukunan membangun silaturahmi yang insya Allah akan selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selamatnya pada kesempatan ini. Saya selaku Komandan Kudim di wilayah Bantu Juga mengucapkan terima kasih kepada Panitia Yang telah berusaha untuk menciptakan suasana yang aman, kondusif dalam kegiatan ini Apalagi kalau kita e melihat penggasan yang akan disampaikan pada Kegiatan ini Kan sangat baik sekali Yaitu menangkal radikalisme Hal ini tentunya eh, Sangat bermanfaat sekali bagi kita Umat Islam khususnya Sehingga Yang datang di tempat ini Kami harapkan eh, Akan Lebih Mendapat Manfaat maupun ilmu Yang bisa digunakan khususnya untuk eh, kelangsungan kehidupan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia kemudian berkaitan dengan radikalisme tentunya kita saat ini sudah tahu melalui media masa mungkin media media elektronik maupun surat kabar bahwa secara global pengaruh mungkin perkembangan dunia ya yang begitu bebas begitu cepat sehingga pengaruh pengaruh yang datang dari seluruh penjuru dunia dalam hitungan detik itu semuanya bisa mengakses atau menerima sehingga pengaruh-pengaruh yang kemungkinan membawa dampak negatif khususnya bagi kita bangsa Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi komitmen bagi bangsa kita ini akan sangat mudah sekali diadopsi sehingga kalau kita tidak mempunyai Pemahaman yang dalam atau yang pemahaman yang begitu tinggi terhadap apa itu persatuan dan kesatuan di negara kita ini tentunya justru hal-hal itu akan membuat permasalahan yang bisa menimbulkan perpecahan di antara kita. Nah selanjutnya kami juga perlu sampaikan pada kesempatan ini bahwa saat ini ancaman yang paling besar terhadap negara kita bukanlah ancaman yang bersifat perang dengan menggunakan senjata tapi ada satu perang yang hal itu tidak kita rasakan tetapi saat ini sudah merasuk ke Negara kita, kewilayah kita Apa itu? Yaitu Perang yang dimasukkan Atau disusupkan melalui Berbagai aspek kehidupan Mulai dari ideologi Politik, ekonomi, sosial, dan budaya Hal ini sangatlah kita tidak menyadari Namun ada pihak-pihak tertentu yang sengaja untuk memasukkan paham-paham tertentu sehingga eh, bisa membuat negara kita yang dari awal kita sudah sepakat untuk membuat negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak kelompok-kelompok tertentu yang justru eh, mengadu domba antara kita. Apalagi... Kita sebagai umat Muslim yang terbesar di dunia ini menjadi e, sorotan dunia yang tentunya ada pihak-pihak yang tidak menginginkan kalau kita ini bersatu. Karena apa? Karena memang e, umat Muslim ini e, sangat ditakuti kalau di daerah atau di negara-negara dunia saat yang lain ya, ini tentunya tidak senang kalau kita ini bersatu kuat di negara kita. Jadi ya salah satunya itu tadi perangnya bukan melalui senjata, tapi melalui beberapa ideologi ataupun pemahaman-pemahaman yang disampaikan baik melalui media massa maupun melalui eh, aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Apalagi sekarang. Tadi saya sampaikan bahwa dengan berkembangnya eh, teknologi yang begitu pesat, informasi yang ada di daerah jauh dari tempat kita, itu dalam hitungan detik kita sudah bisa mengakses. Ini Hal-hal demikian ini eh, dihadapkan dengan eh, kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini saya sangat mengharapkan semua yang ada di tempat ini akan mendapat pemahaman yang sama Sehingga tidak menimbulkan kotak-kotak atau perpecahan di antara umat kita sendiri Ini yang paling penting Karena dari awal perjuangan bangsa kita, orang tua kita, para pendahulu kita Berkomitmen untuk mendirikan satu negara Walaupun berbeda-beda tapi e, Bisa disatukan Nah hal inilah yang harus kita pertahankan Dan melalui kegiatan ini Sekali lagi saya mengharapkan Seluruh umat Islam ini khususnya Mari kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan kita Jangan mau dipecah belah Sehingga justru melemahkan kita Nanti tidak terasa kita diadu domba oleh orang lain Begitu sudah hancur Orang lain yang akan menikmati Nah ini yang perlu disadari oleh kita semua Agar hal ini selalu disampaikan kepada masing-masing Mungkin di lingkungan masing-masing Supaya tidak mudah terpengaruh Tidak mudah terprovokasi dengan kegiatan-kegiatan Atau kelompok-kelompok tertentu yang berusaha untuk memecah belah kita Demikian saya yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila hitopek wal dayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.